Oh, oh, oh, oh, Anak ayam turunlah enam Pergi satu tinggallah lima Anak ayam turunlah lima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 Anak ayam turunlah dua, pergi